Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wahman tabi'ahum bi isanin ilai yamiddin. Amma baat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Swt yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan Islam. Diberikan kita hidayah. Dan dibukakan hati kita Untuk menerima agama ini Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah Melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu yaitu tentang fikih Ramadan Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan bulan yang mulia ini Kemarin kita sudah membahas tentang tiga masalah Yang pertama adalah penentuan masuknya bulan Ramadan Kemudian yang kedua adalah tentang sholat tarawih Kemudian yang ketiga adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Dan pada sehari ini kita juga akan membahas tiga permasalahan yang pertama tentang Ya'atikaf Kemudian yang kedua tentang zakat fitrah Atau zakat fitur Kemudian yang ketiga adalah tentang Hukum-hukum yang berkaitan dengan hari raya Yang pertama Adalah tentang Ya'atikaf Ya'atikaf secara bahasa Artinya adalah Luzu musya'i Yaitu melazimi sesuatu Adapun secara istilah syariat yang dimaksud dengan etikaf adalah melazimi masjid dengan tujuan untuk taat kepada Allah Swt. Dan hukum etikaf adalah sunnah dianjurkan bagi seorang Muslim dan juga Muslimah untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala baiti al-taifina wal-akifin warruka'i sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wasalam supaya kalian membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan juga orang-orang yang beriktikaf, wadukka isyujud, dan juga untuk orang yang ruko dan sujud. Ini menunjukkan tentang disunahkannya beriktikaf. Dan Aisyah radhiallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir. Di bulan Ramadhan Sampai beliau meninggal dunia Ini menunjukkan tentang Disyariatkannya Dan disunahkannya Itikaf bagi kaum muslimin Di antara Syarat sahnya itikaf Yang pertama adalah Orang yang beritikaf Haruslah seorang yang muslim Mumayis Dan juga berakal Orang yang bertikaf adalah orang yang Islam, yang beragama Islam dan tamyiz, yaitu bisa membedakan dan juga orang yang berakal. I'tikaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang kafir atau seorang anak yang belum bisa membedakan dan juga tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Di antara Syarat sahnya itikaf adalah memiliki niat Karena Rasulullah SAW bersabda Innama la'amalu bin niat Sesungguhnya Amalan-amalan itu dengan niat Di antara syarat syarat sahnya itikaf Adalah orang yang beritikaf harus memiliki Niat untuk beritikaf Di antara syarat sahnya juga adalah melakukan ikhtikaf tersebut di dalam masjid dan tidak sah ikhtikaf yang dilakukan di luar masjid. Allah subhanahuwataala berfirman, wa antum aqifuna fil masjid, wa antum aqifuna fil masjid. Dan kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Nabi saw dan juga para sahabat tidak ada di antara mereka yang melakukan itikaf selain di masjid Allah Swt. Jadi di antara syarat sahnya itikaf seseorang adalah melakukan masjid melakukan itikaf di masjid Allah. Dan masjid yang paling afdal digunakan untuk itikaf adalah tiga masjid: al-Masjidil Haram, kemudian masjid Nabawi dan juga Masjidil aqsa Rasulullah SAW bersabda لا اعتikafa illa fil masajid الثلاثah tidak ada itikaf kecuali di dalam 3 masjid yang dimasuk 3 masjid adalah Masjidil haram Masjid Nabawi dan juga Masjidil aqsa dan sabda Nabi SAW لا اعتikafa tidak ada itikaf Maksudnya adalah tidak ada itikaf yang lebih sempurna Tidak ada itikaf yang lebih sempurna Daripada itikaf yang dilakukan di dalam tiga masjid ini Apabila orang yang beritikaf Adalah orang yang wajib Atasnya melakukan sholah berjamaah Maka hendalah dia mencari Masjid yang digunakan untuk sholah berjamaah Supaya dia tidak menjadikan dia atau tidak harus untuk keluar dari masjid tersebut untuk mencari masjid yang didirikan di situ sholat berjamaah. Kemudian diantara syarat sahnya etikaf adalah seseorang dalam keadaan bertaharah, suci dari hadas besar. Karena orang yang memiliki hadas besar maka dia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Jangka waktu minimal untuk beritikaf. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya di sana tidak ada jangka waktu minimal untuk melakukan itikaf. Dan yang afdal Melakukan itikaf minimal Semalam atau sehari Ini yang lebih utama yaitu melakukan itikaf Satu malam Atau satu hari Dan yang paling afdal untuk melakukan itikaf Adalah pada 10 malam 10 hari yang terakhir Di bulan Ramadan Dan boleh seseorang melakukan itikaf di luar 10 malam yang terakhir di bulan Ramadhan Di bulan-bulan yang lain Boleh seseorang melakukannya Dan barang siapa yang ingin Melakukan itikaf di bulan Ramadhan Atau di 10 malam terakhir 10 hari terakhir Di bulan Ramadhan Maka dia memulai itikafnya Pada tanggal 21 Ramadhan Yaitu dimulai pada Sholat subuh Dia melakukan sholat subuh Di masjid yang dia ingin Iktikaf di situ Kemudian berakhir pada Terbenamnya Matahari pada malam Hari Raya Ini bagi orang yang ingin Melakukan Iktikaf Pada 10 hari yang terakhir di bulan ramadan Perkara yang disunahkan Ketika melakukan itikaf Adalah supaya seseorang Mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT Dan meninggalkan perkara-perkara dunia Yang menyibukkan dia Dari beribadah kepada Allah SWT Jadi menyibukkan diri dengan berbagai ibadah Di antaranya adalah sholat berzikir, Berdoa beristighfar, bertaubat kepada Allah Swt, dan juga banyak membaca Al-Quran. Di antara hal yang diperbolehkan di dalam beritikaf adalah boleh seseorang keluar dari masjid apabila memang harus untuk keluar dari masjid, seperti orang yang ingin makan atau minum. Karena tidak ada yang menghadirkan Makanan dan minuman ke dalam masjid Atau ingin membuang hajat Atau ingin berwudu Mandi junub Maka yang demikian itu Mengharuskan dia untuk keluar dari masjid Dalam keadaan seperti ini Boleh bagi orang yang Mu'taqif, orang yang itikaf Untuk keluar dari masjid Demikian pula Diperbolehkan dia untuk berbicara Di dalam perkara yang Memberi manfaat dan diperbolehkan Dan diperbolehkan Keluarganya untuk Mengunjunginya Meningoknya Karena dahulu Rasulullah SAW Ketika beliau beriktikaf Terkadang beliau dikunjungi oleh Sebagian istrinya Demikian pula Boleh orang yang beriktikaf untuk Makan Dan juga minum Serta tidur di dalam masjid Tentunya dengan syarat menjaga kebersihan masjid Di antara hal yang membatalkan iktikaf Di antaranya adalah keluar dari masjid tanpa ada keperluan Keluar dari masjid tanpa ada keperluan Ini membatalkan iktikaf Demikian pula mendatangi istri Meskipun di luar masjid, ini juga membatalkan itikaf. Demikian pula hilangnya akal seseorang, ini juga membatalkan itikaf. Datangnya haid bagi seorang wanita, ini juga termasuk perkara yang membatalkan itikaf. Ini adalah di antara beberapa hukum yang berkaitan dengan itikaf. Masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah tujuan utama kita melakukan itikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan Dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar ini ada di bulan Ramadhan. Ada di bulan Ramadhan. Karena malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadhan. Allah mengatakan syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al quran Bulan Ramadhan Yang kami telah Yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran Menunjukkan bahasanya Lailatul Qadar Ini ada di dalam bulan Ramadhan Dan tidak ada di bulan yang lain Dan yang paling diharapkan untuk Ada di situ Malam Lailatul Qadar Adalah pada Sepuluh malam yang terakhir. Ini yang paling diharapkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qadar fil asril awakhir min Ramadhan." Inilah kalian berusaha untuk mencari Laylatul Qadar pada sepuluh malam yang terakhir atau sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan. Dan di antara sepuluh hari yang terakhir ini yang paling diharapkan di situ ada Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil malam tanggal 23 malam tanggal 25 malam tanggal 27 dan juga malam tanggal 29 karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Taharraw Lailatul Qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadhan adalah kalian berusaha untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari Sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan Dan di antara malam-malam ganjil tersebut yang paling diharapkan di situ adalah malam Lailatul Qadar adalah malam tanggal 27. Berdasarkan ucapan Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu beliau mengatakan wallah innī la'alamuhā demi Allah sungguh aku mengetahuinya hiya lailatul latī amaranā rasūlullāh sallallāhu 'alaihi wa sallam biqiyāmihā hiya lailatu 27 boleh mengatakan demi Allah aku sungguh mengetahuinya itu adalah malam di mana rasulullah sallallāhu sallam memerintahkan kami untuk salat di dalamnya itu adalah malam tanggal 27. Ini adalah malam yang paling diharapkan. Di situ adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitr atau zakat fitrah. Zakat fitrah atau fitr dikatakan demikian dari kata Al-fitr yang artinya adalah berbuka. Zakatul-fitr adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim setelah dia menyelesaikan puasanya. Oleh karena itu dinamakan zakatul-fitr. Dan hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Hukumnya adalah wajib. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda far dalam sebuah hadis yaitu hadis yang Abdullah bin Umar boleh mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul al fitr Rasulullah sallallahu telah mewajib, mewajibkan zakatul fitr sa'an min tamrin atau sa'an min sha'ir ala al-'abdi al wal hur Wal zakari wal untha was-saghir wal kabir minal muslimin Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitr satu so' dari kurma atau satu so' dari gandum atas siapa? atas seorang hamba sahaya dan juga orang yang merdeka atas laki-laki dan perempuan atas anak kecil dan juga yang dewasa Min Muslimin dari kalangan kaum Muslimin. Farroh, artinya adalah mewajibkan, menunjukkan bahasanya hukum zakat fitr adalah wajib. Dan hikmahnya adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia yang pernah dia kerjakan selama berpuasa. Dan juga kemaksiatan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan selama berpuasa. Dalam sebuah hadis, yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas boleh mengatakan tuhratan lisa'im min al-laguwi war ravath. Bahasnya di antara hikmah zakat fitr adalah membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan atau dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari dosa. Di antara hikmahnya adalah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Abdullah bin Abbas mengatakan, wato'kmatan lil masakin. Dan untuk memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang terpenuhi di dalamnya tiga syarat. Yang pertama adalah dia orang Islam. Artinya orang selain Islam, orang kafir maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini seorang yang dia memiliki kecukupan dalam masalah makanan pokok. Pada malam hari raya Dan juga pada hari rayanya Cukup untuk sehari semalam Pada malam hari raya Dan juga pada hari rayanya Apabila seorang muslim Di rumahnya dia punya Makanan pokok yang cukup Untuk keluarganya selama sehari semalam tersebut Dan masih ada sisa Untuk membayar zakat fitrah Maka dia berkewajiban untuk Membayar zakat fitrah atau zakat fitrah Di antara syarat Seseorang wajib mengeluarkan zakat ini adalah Dia menemui Waktu diwajibkannya Zakat fitrah ini Kapan Yaitu ter, ter, ter, terbenamnya Matahari pada Malam hari raya Ini adalah waktu Wajibnya dikeluarkan Zakat fitrah Berapa yang dikeluarkan Zakat fitrah Ini dikeluarkan sebesar satu sok Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Umar yang tadi kita sebutkan Satu sok Itu adalah empat kali mud Atau empat mud Dan satu mud adalah Dua telapak tangan yang digabungkan Ukuran sedang Ini adalah satu mud satu sok adalah empat kalimut Dan untuk beras Sebagai makanan pokok bagi kita Kurang lebih Dua setengah kilo Satu sok adalah Dua setengah kilo beras Ada yang mengatakan Dua koma tiga tiga kilo Tapi yang mengeluarkan dua setengah kilo Insya Allah dia sudah Mengeluarkan satu sok Dan yang dikeluarkan Adalah makanan pokok Sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerahnya Kalau di daerahnya adalah Memiliki makanan pokok jagung Maka dia mengeluarkan jagung Kalau berupa beras Maka dia mengeluarkan beras Dan waktunya Boleh mulai dikeluarkan Satu atau dua hari sebelum hari raya Boleh mulai mengeluarkan zakat fitrah disampaikan kepada yang berhak satu atau dua hari sebelum hari raya, sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian oleh para sahabat atau jenalaan. Dan yang afdal adalah dikeluarkan setelah tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Ini yang afdal. Dan lebih afdal lagi dikeluarkan setelah sholat subuh. Sebelum seseorang berangkat menuju Sholat hari raya Ini adalah Waktu yang paling afdal Untuk mengeluarkan Zakat fitrah Apabila seseorang Lupa Atau Tidak mengetahui tentang wajibnya Membayar zakat fitrah ini Sehingga dia tidak tahu kecuali Setelah menunaikan sholat hari raya maka sebagian ulama mengatakan tetap diharuskan dia untuk membayar zakat fitrah tetap diharuskan dia untuk membayar zakat fitrah karena Rasulullah SAW bersabda man addaha qabla sholah fahiyya zakatun makbulah wa man addaha ba'da sholah fahiyya shodaqatun minas shodaqat barang siapa yang Mengeluarkan zakat fitrah Sebelum sholat, maka itu adalah Zakat yang diterima Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah Setelah sholat Maka itu adalah Sadaqah Di antara sadaqah-sadaqah Menunjukkan bahasanya orang yang Tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan Zakat fitrah Sebelum sholat, dia tetap berkewajiban Untuk membayar zakat fitrah setelah sholat Dan ini adalah Termasuk mengkodok Itu menunaikan Apa yang sudah luput darinya Dan seorang muslim Selain dia membayarkan zakat fitrah Untuk dirinya sendiri Maka dia berkewajiban untuk Mengeluarkan zakat fitrah Untuk orang-orang yang dia tanggung Yang menjadi tanggungan dia Di antaranya adalah istrinya Kemudian anak-anaknya Termasuk diantaranya adalah pelayannya atau budanya. Dan disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi janin yang ada di dalam perut ibunya. Disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi janin yang ada di dalam perut ibunya. Karena hal ini pernah dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiallahu anhu dan janin yang dimaksud di sini adalah janin yang umurnya lebih dari 4 bulan. Karena janin yang umurnya lebih dari 4 bulan, maka dia dalam keadaan hidup. Sudah ada nyawa. Oleh karena itu janin yang disunahkan untuk dizakati dengan zakat fitrah adalah janin yang sudah berumur 4 bulan atau lebih. Dan yang afdal adalah seseorang mengeluarkan zakat fitrah di mana dia berada saat itu. Ya itu di mana? Dia berada ketika matahari tenggelam pada malam hari raya. Kalau ketika matahari tenggelam pada malam hari raya dia berada di sini, maka afdalnya dia mengeluarkan zakat fitrah di sini, bukan di negaranya. Tapi kalau dia menemukan Dan mendapati matahari tenggelam Pada malam hari raya Berada di negaranya Maka yang afdal adalah mengeluarkan zakat fitrah Di negaranya Dan tidak boleh Seseorang mengeluarkan zakat fitrah Dengan menggunakan uang Sebagai ganti dari Makanan pokok Karena hal ini Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Padahal di zaman mereka Juga ada Apa yang dinamakan dengan uang Oleh karena itu seorang muslim Dan juga muslimah Tidak mengeluarkan Zakat fitrah ini berupa Uang, akan tetapi mengeluarkan Zakat fitrah ini berupa Makanan pokok Itu adalah Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Zakat fitrah Kemudian yang terakhir adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan Solat Aid atau solat hari raya Apabila sudah jelas bahwasanya kita keluar dari bulan Ramadan Dan masuk ke dalam bulan syawal Dengan terlihatnya hilal Oleh dua orang yang bisa dipercaya Dan mukallaf yang terbebani dengan syariat dan persaksiannya diterima oleh pemerintah Atau dengan Menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari Maka dalam keadaan seperti ini Berarti kita besok Melakukan solat hari raya Dan tidak boleh Dan diharamkan untuk melaksanakan puasa Dan Hari raya Di dalam umat Islam ini Di dalam agama Islam ini Hanya ada dua Yaitu Aidul Fitr, Idul Fitri, dan juga Aidul Adha. Dua hari raya ini adalah yang dimiliki oleh umat Islam. Dan dua hari raya ini dilakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Swt. Karena kita sudah melakukan ibadah yang agung. Idul Fitri ini dilakukan karena kita bersyukur telah menyelesaikan menyempurnakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun di antara rukun-rukun Islam. Rukun yang keempat dari rukun Islam. Kemudian Idul Adha ini dilakukan karena telah melakukan ibadah yang agung yaitu melakukan ibadah haji. Ibadah haji yang merupakan rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Jadi kedua hari raya ini dilakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah melakukan menyelesaikan ibadah yang agung di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah di awal hijrah beliau, beliau mendapatkan manusia di kota Madinah ini memiliki dua hari raya. Kemudian beliau s.a.w. mengatakan Qad abdalakumullah ma khairan minhuma Yawmun nahri Wa yawmun fitr Beliau s.a.w. mengatakan Allah s.a.w. telah menggantikan bagi kalian Dua hari raya Yang lebih baik dari dua hari raya kalian Yaitu Aidul fitri Dengan Aidul adha Ini menunjukkan kepada kita Bahwasannya hari raya bagi umat islam hanya ada dua dan tidak boleh seseorang menambah selain daripada dua hari raya tersebut hukum melakukan solat hari raya adalah fardu kifayah menurut sebagian ulama dan sebagian yang lain mengatakan fardu a'in fardu kifayah maksudnya adalah apabila dikerjakan oleh sebagian orang Maka gugur bagi yang lain Adapun pun farduain Maksudnya adalah Solat ini yaitu solat hari raya Adalah kewajiban bagi masing-masing kita Wajib bagi masing-masing dari kita Untuk melakukan Solat hari raya ini Dalilnya adalah Bahwasannya Rasulullah SAW Memerintahkan Kaum muslimin Termasuk diantaranya kaum wanita, mereka diperintahkan untuk keluar mengikuti sholat hari raya. Sebagaimana diceritakan oleh Ummu Atiyah radhiallahu anha, kunna nu'maru an nakhruja yau malait. Boleh mengatakan kami para wanita dulu diperintah untuk keluar pada hari raya. Kalau seorang wanita saja diperintahkan Maka bagaimana dengan laki-laki? Oleh karena itu ulama yang mengatakan itu adalah fardhu ain, mereka berdalil diantaranya adalah dengan hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Salat ain ini adalah fardhu ain, artinya wajib bagi masing-masing dari kita untuk keluar. Bahkan dalam hadis ini disebutkan sampai wanita-wanita yang belum menikah juga disuruh keluar Bahkan Wanita-wanita yang haid Juga disuruh keluar Untuk mengikuti Perkumpulan kaum muslimin Akan tapi mereka tidak boleh sholat Dan mereka hanya berdiri Di belakang sof Mereka ikut berdoa Ikut bertakbir Bersama kaum muslimin Akan tapi tidak melakukan sholat ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kuatnya disunahkannya melakukan solat id ini atau disyariatkannya solat id ini bahkan ada di antara ulama yang mengatakan itu adalah fardhu ain yaitu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk melakukan solat id ini solat id yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Aydul Fitr Yang beliau lakukan Pada tahun 2 Hijriah Karena puasa Ramadan Ini pertama kali Diwajibkan Pada tahun 2 Hijriah Dan Rasulullah SAW melakukan Salat Eid yang pertama kali Pada tahun 2 Hijriah Dan sampai beliau meninggal Beliau tidak pernah meninggalkan Salat Eid ini Jadi sejak Disunahkan dan sejak disyariatkan pada tahun 2 Hijriah sampai boleh meninggal beliau tidak meninggalkan salat Id ini. Dan yang afdal adalah mengerjakan salat Id di lapangan. Di lapangan yang luas yang paling dekat dengan daerah tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan demikian. Beliau dan juga para khulafa ar-rasidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali mereka melakukan sholat Eid ini di lapangan Dan boleh melakukan di masjid Apalagi Misalnya ada hujan Atau ada angin yang kencang Atau karena ada hajat, hajat yang lain Maka boleh melakukannya di masjid Tapi yang afdal Dan yang lebih utama adalah Melakukan sholat Eid ini di lapangan Dan jadi demikian Itu lebih menampakkan syiar-syiar Islam Apabila dilakukan Salat Id ini di lapangan itu lebih menampakkan syiar Islam. Abu Said mengatakan Al Khudri radhiyallahu anhu boleh mengatakan Karena Nabi SAW alaihi yakhruju fil fitr wal adha ila al musalla. Dahulu Nabi SAW keluar untuk mengerjakan salat Id Idul Fitri dan juga Idul Adha ke musala dan yang dimaksud dengan musalla di sini adalah lapangan. Dan waktu untuk melakukan salat Idul Fitr ini atau Idul Adha ini dimulai ketika matahari sudah naik setinggi tombak. Apabila matahari sudah naik setinggi tombak, maka itu adalah awal diperbolehkannya kita melakukan salat Id, salat hari raya kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. Ketika sholat idul fitri maka disunahkan untuk mengakhirkan sholat id supaya memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tadi kita katakan yang Afdal adalah mengeluarkan zakat fitrah waktunya setelah sholat subuh sampai sebelum dia melakukan sholat hari raya. Jadi yang utama yang Afdal adalah mengakhirkan sholat Idul Fitri. Adapun Idul Adha maka disunahkan untuk mempercepat. Artinya kalau sudah datang waktunya maka segera melakukan sholat Aid, yaitu Idul Adha. Para ulama mengatakan supaya memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya bagi manusia untuk menyembelih, menyegerakan untuk menyembelih. Ketika hari raya Idul Fitri, maka disunahkan sebelum kita keluar menuju ke musola ke lapangan untuk makan terlebih dahulu. Disunahkan untuk makan. Terlebih dahulu Adapun ketika Hari Raya Idul Adha Maka Disunahkan untuk memakan Setelah kita Menunaikan sholat Ya ketika Idul Fitri Ini sunahnya kita makan sebelum berangkat Adapun Idul Adha Maka disunahkan makan Setelah kita menunaikan sholat Buraidah seorang sahabat mengatakan Kana Nabi SAW La yakhruju Yawmal Fitri Hatta yuftir Wala yat'am yawman nahri Hatta yusalli Beliau mengatakan dahulu Nabi SAW Tidak keluar Pada hari raya Idul Fitri Sampai beliau makan terlebih dahulu Dan beliau tidak makan Pada hari raya Idul Adha Sampai beliau Salat Dan disunahkan kita Berhias Pada hari raya dengan menggunakan pakaian yang paling indah, yang paling bagus yang kita miliki. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pakaian khusus yang beli gunakan ketika hari raya dan juga ketika hari Jumat. Salat Aid ini jumlahnya ada dua rakaat dan dilakukan sebelum khutbah. Abdullah bin Umar mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman Yusallun al-aidaini Qabla al-khutbah Dahulu Rasulullah SAW Dan juga Abu Bakar Dan juga Umar Dan juga Uthman mereka sholat Pada dua hari raya Sebelum khutbah Dan ini bedanya antara Sholat Jumat dengan sholat ayin Karena sholat Jumat Ini kita khutbah terlebih dahulu Baru kemudian kita sholat Adapun dua hari raya Maka kita sholat terlebih dahulu Baru kemudian khutbah. Di dalam sebuah hadis bahasanya Nabi Sallam beliau solat pada Idul Fitri rokaat lain. Beliau solat dua rakaat, Lam yusalli qablahah walabakdha. Beliau solat dua rakaat, tidak solat sebelumnya dan juga tidak solat setelahnya. Ini menunjukkan bahasanya sholat a'id ini tidak ada qabliyah dan juga tidak ada ba'diahnya karena Nabi Alaihi Wasallam demikian beliau melakukan sholat a'id tanpa sholat sebelumnya dan juga tanpa sholat setelahnya bagaimana cara melakukan sholat a'id setelah kita takbiratul ihram maka kita membaca iftitah setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah Kemudian setelah itu kita membaca Enam takbir Ini pada rekaat yang pertama Kita membaca takbiratul Atau Kemudian membaca iftitah seperti biasa Kemudian setelah itu kita membaca Enam takbir Dan tidak ada zikir yang khusus Antara takbir-takbir tersebut Jadi kita diam sebentar Kemudian mengucapkan takbir yang setelahnya Baru setelah itu kita membaca Istiadah Kemudian baru membaca Al-Fatihah. Ini urutannya. Jadi kita bertakbir. Takbiratul ihram. Kemudian membaca istiftah. Kemudian membaca takbir enam kali. Tanpa ada zikir yang khusus diantara keduanya. Diantara takbir. Kemudian baru membaca istia'adah. Kemudian baru membaca Al-Fatihah. Dan hukum membaca enam takbir. Setelah takbiratul ihram. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Artinya tidak Merupakan rukun Dan juga bukan merupakan kewajiban Kemudian pada rekat yang kedua Setelah kita takbir Dari sujud Maka kita membaca takbir lima kali Ya pada rekat yang kedua Setelah kita bangkit dari sujud Dengan membaca takbir Setelah itu kita membaca Takbir lima kali Baru kemudian memulai kiraah kita dan hukum membaca takbir lima kali pada rakaat yang kedua ini hukumnya sunnah bukan merupakan suatu kewajiban dan juga bukan merupakan sesuatu yang rukun Amr bin Ash mengatakan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idin ashrata takbirah sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah boleh mengatakan dahulu Nabi SAW Membaca takbir Pada sholat a'id 12 takbir 7 takbir Pada rekaat yang pertama Dan 5 takbir pada rekaat yang kedua Kemudian disunahkan ketika kita membaca takbir Pada saat sholat hari raya Untuk mengangkat tangan Dan ini hukumnya sunnah karena dulu Nabi SAW Melakukan yang demikian Ketika beliau membaca takbir Tujuh kali yang pada rekat yang pertama Dan lima kali pada rekat yang kedua Beliau mengangkat tangannya Apabila seseorang Ragu-ragu dengan jumlah takbir yang dia baca Maka dia memilih jumlah yang paling kecil Ketika dia ragu tiga atau empat Maka dia memilih yang tiga Ini yang dikatakan oleh para ulama' Dan apabila dia lupa Mengucapkan takbir Yang enam kali pada rakaat yang pertama Dan lima kali pada rakaat yang kedua Maka dia tidak Perlu mengulang lagi Artinya tidak perlu sujud sahwi Tidak perlu sujud sahwi Dan dimaafkan Karena ini adalah suatu yang sunnah Bukan sesuatu yang wajib Dan juga bukan sesuatu yang rukun di antara rukun-rukun salat. Pada rakaat yang pertama disunahkan bagi imam untuk membaca subbihismarabbikal ala. Kemudian yang kedua disunahkan untuk membaca surat hal ataka haditsul ghasyah. Karena dulu Nabi sallallahu pernah melakukannya. Pada rakaat yang pertama membaca subbihismarabbikal ala. Kemudian pada rakaat yang kedua membaca Hal atau kahidutul Qasiah dan terkadang beliau saw membaca pada ayat yang pertama atau pada rekahan yang pertama membaca surat Qaf kemudian pada rekahan yang kedua membaca surat al qamar ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Nah ini hendaknya seorang imam berusaha untuk menghidupkan sunah ini dengan membaca surat yang pernah dibaca oleh Rasul sallallahu ketika sholat id. Permasalahan yang terakhir adalah tentang takbir takbir pada malam hari raya. Ini hukumnya adalah sunnah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alaikum tashkurun dan supaya kalian menyempurnakan iddah dan supaya kalian mengagungkan Allah SWT dan supaya kalian bersyukur kepadanya hukumnya adalah sunnah dan lafaznya di antaranya adalah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahilhamin ini adalah di antara lafaz-lafaz takbir yang disyariatkan kemudian pada hari raya kita disunahkan untuk bergembira dan para salaf atau sebagian salaf ada di antara mereka yang mengucapkan takabulallahu qabbal, ta min nawamingkum. Semoga Allah Swt menerima dari kami dan juga dari kalian. Artinya saling bertemu dan saling mendoakan. Semoga amal sholat yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan baik tarawihnya, puasanya. Membaca Al-Quran, Sodaqah dan yang lain Itu diterima oleh Allah SWT Jadi disunahkan pada hari raya Kita kaum muslimin Untuk menunjukkan Kegembiraan Kepada kaum muslimin yang lain Dengan demikian Kita sudah menyelesaikan Fikih Ramadan Bagian yang kedua ini dan semoga Allah SWT Memudahkan kita semua Untuk bisa Memanfaatkan Bulan Ramadan yang mulia ini dengan berbagai amal saleh, dengan kiamnya, dengan kuasanya, dengan bacaan Quran, sedekah, dan juga amalan-amalan saleh yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya memohon ampun kepada Allah. Dan bagi yang memiliki pertanyaan, Bisa ditulis dengan kertas Kemudian diajukan ke depan Dan bagi yang belum memiliki kertas Maka bisa diambil ke depan Oh ya sebelum lupa InsyaAllah kajian pada besok hari Itu habis asar Ya kajiannya habis asar Dan berlangsung Kurang, kurang lebih 1 sampai setengah jam Jadi mulai besok hari InsyaAllah dimulai Habis asar langsung dan durasinya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam Masuk itikaf Di tanggal 20 tenggelam matahari Atau ketika subuhnya Masuk itikaf pada tanggal 21 Ya pada tanggal 20, 21 Ramadhan Mulai dari subuhnya Jadi seorang yang mau itikaf Itu sholat subuh Di masjid yang Dia akan gunakan untuk beritikaf Sholat subuh di masjid Yang dia gunakan untuk beritikaf Dan diakhiri pada Tenggelamnya matahari Pada saat malam hari raya Jadi setelah tenggelam matahari Diperbolehkan orang yang itikaf untuk Keluar dari masjid dan Kembali ke rumahnya Bagaimana cara mengeluarkan Zakat dari sagu Karena daerah kami makanan pokoknya sagu Ya, sagu dengan Satu sok Dan satu sok ini ada ukurannya yang di sini ada ukurannya. Dan berapa kilonya saya kurang tahu. Ini bisa ditanyakan ke yang lain. Satu satu sak itu berapa kilo? Bisa ditanyakan ke yang lain. Bagaimana perbedaan puasa yang terjadi di Indonesia? Dalam menentukan dimulainya puasa. Dan juga ditentukannya hari raya. Maka kaum Muslimin mengikuti pemerintah. Mengikuti pemerintah. Karena Rasulullah Sallam bersabda, "Asau mu yuuma tasu mun, asau mu yuuma yasu wal fitru yuuma yufterunas." Hari puasa adalah ketika manusia pada umumnya mereka berpuasa. Dan hari raya adalah ketika umumnya manusia berhari raya. Para ulama' berdalil dengan hadis ini Tentang bahwasanya kaum muslimin Ini berpuasa Dan juga berhari raya bersama pemerintah Dan Alhamdulillah Negara kita ini menggunakan Cara yang syari Di dalam menentukan Awal puasa Dan juga ketika menentukan hari raya Yaitu dengan menggunakan rukyah, Menggunakan hilal Oleh karena itu kaum muslimin Dalam berusaha untuk Tidaklah mengikuti Pemerintah di dalam memulai puasanya Dan juga dalam berhari raya Terkadang membagikan, membagikannya pada malam Namun melalui SMS Telepon Penyerahan Tapi barangnya diterima setelah Salat Aid Alakulihal e, Zakat Fitrah ini dikeluarkan berupa makanan pokok dan tidak boleh dikeluarkan dengan duit. Dan harus sampai kepada yang berhak yaitu orang-orang yang fakir dan orang yang miskin sebelum hari sebelum ditunaikan salat hari raya. Jadi harus sampai kepada mereka sebelum ditunaikan salat hari raya. Ya jadi yang namanya zakat fitrah itu dikeluarkan dengan makanan pokok Dan tidak boleh dengan uang Dan harus sampai kepada yang berhak Yaitu orang-orang miskin Sebelum ditunaikannya sholat Jadi kita harus memilih Orang-orang e, yang dipercaya Supaya mereka bisa Menyampaikan zakat fitrah yang kita amanatkan Ini sebelum Ditunaikannya hari raya Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Wabilai taufiq walidayah